Assalamualaikum sederlun, berita malam medisi hari ini Rabu 15 Maret 2017 dibacakan Ardiansyah. Jalan alternatif kerung diblokir 2 jam. RSUZA PMI lanjutkan kerjasama. OPPO akan meluncurkan kamera selfie ganda terbaru. Dengarkan juga sajian berita menarik lainnya yang telah rangkum tim Newsroom Seram BFM.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 Sudarlun ruas jalan alternatif di sebelah utara, persisnya sebelah timur Kerung Tingkem, Kuta Blang Biren, ditutup 2 jam mulai pukul 15 hingga pukul 17.00 di kawasan desa chotmi oleh warga setempat karena berdebu. Puluhan unit kendaraan dari arah Banda Aceh tujuan medan tertahan 2 km lebih di lintasan tersebut. Penutupan baru dibuka setelah hadir Kepala Polisi Sektor Kuta Blang Aibtu Azharudin memberikan pemahaman dan meminta pengertian masyarakat agar ruas jalan ini segera dibuka. Beberapa warga memegang karton yang bertuliskan Anda memasuki kawasan berdebu, mohon segera di aspal. Jangan bunuh kami dengan debu, kami butuh jalan di aspal dan beberapa tulisan lain. Safrizal Abdullah warga setempat mengatakan penutupan jalan karena berdebu dan penyiraman yang dilakukan asal-asalan. Warga dan Kapolsek memindahkan perintang jalan dan aspirasi masyarakat akan disampaikan kepada dinas terkait atau pemerintah daerah. Darlun Rumah Sakit Umum Daerah Dr. Zainul Abidin dan Palang Merah Indonesia Kota Banda Aceh melanjutkan kerjasama suplai darah. Penandatanganan MOU tentang pelayanan darah dilakukan Direktur RSU DZA Dr. Fahrul Jamal SPANKIC dengan Ketua PMI Kota Banda Aceh Kamaruzaman Hakni. Direktur RSU DZA Dr. Fahrul Jamal mengatakan MOU dengan PMI Banda Aceh sudah terjalin lama dan perlu dilanjutkan. Sebab jelasnya PMI merupakan mitra rumah sakit yang turut memajukan pelayanan medis selama ini. Sementara itu, Ketua PMI Kota Banda Aceh Kamaruzaman Hakni mengatakan PMI siap mendrop darah sebanyak permintaan yang dibutuhkan. Ia menambahkan dengan penandatanganan MoU tersebut, PMI Banda Aceh berkomitmen memenuhi kebutuhan stok darah di RSUD ZA. Darlun Oppo akan meluncurkan kamera selfie ganda terbaru yaitu F3 Plus yang merupakan lini seri baru F3 secara serentak di lima negara pada Kamis 23 Maret mendatang. Keunggulan lini seri F3 ini menghadirkan kamera selfie ganda Oppo untuk pertama kalinya yang dapat menangkap gambar berkualitas tinggi dengan kombinasi 16MP dan 8MP kamera depan. Vice President and Manager Director of International Mobile Business OPPO, Sky Lee, menyampaikan hal tersebut dalam rilis yang diterima serambi. Ia menyebutkan secara bersamaan OPPO akan meluncurkan F3 Plus di lima pasar utamanya yaitu India, Indonesia, Myanmar, Filipina, dan Vietnam. Dikatakan Sky Lee, lini seri F3 akan membawa teknologi selfie ke tingkat yang lebih baik dan menciptakan sebuah tren baru pianya yakin hal ini akan sukses dan menjadi penetapan standar yang juga diikuti oleh produsen lain. Anda sedang mendengarkan berita utama Serambi, Serambi FM. FM. Sudarlun Marketing dan Public Relation Manager Jatim Park Group titik S Arianto mengatakan bahwa peristiwa diterkamnya murid TK asal Kediri, Putri di Museum Satwa Jatim Park Murni kecelakaan. Titik mengatakan jika sekelompok siswa SD itu berteriak dan mengagetkan anak harimau. Saat itu karena posisi yang paling dekat dengan anak harimau ialah korban bernama putri, ia diterkam oleh anak harimau yang terkejut. Ia menambahkan atas kejadian ini biaya perawatan korban ditanggung pihak Jatim Paktu. Sebelumnya diberitakan seorang murid TK dari Kediri diterkam seekor anak harimau di Museum Satwa Jatim Paktu. Sang anak bernama putri sempat menjalani operasi di rumah sakit baptis karena luka yang cukup dalam di bagian dada. Sudarlun pemerintah Malaysia hari ini memastikan identitas pria Korea Utara yang tewas dibunuh bulan lalu memang Kim Jong-nam. Kepastian ini diambil berdasarkan sampel DNA dari salah satu anak Kim Jong-nam yang digunakan untuk keperluan identifikasi. Wakil Perdana Menteri Malaysia Ahmad Zahid Hamidi mengatakan sampel DNA yang digunakan dalam pemeriksaan diperoleh melalui prosedur forensik internasional. Namun Hamidi tidak mengatakan bagaimana Malaysia mendapatkan sampel DNA itu dan tidak memberikan informasi soal keberadaan anak Kim Jong-nam. Awal bulan ini seorang pria yang mengklaim sebagai putra Kim Jong-nam muncul dalam sebuah video yang disebar di dunia maya. Pria berusia 21 tahun itu mengatakan ia kini hidup bersama ibu dan saudara perempuannya. Sudarlun, Balai Wilayah Sungai Sumatera 1 Ditjen Sumber Daya Air Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat, melakukan studi revitalisasi Danau Laut Tawar, Kabupaten Aceh Tengah. Kepala Seksi Pelaksana Balai Wilayah Sungai Sumatera 1 Azrian, mengatakan revitalisasi diperlukan agar Danau Laut Tawar berfungsi maksimal untuk masa depan masyarakat Aceh Tengah. Menurutnya dari hasil studi tersebut nantinya akan ada rekomendasi yang harus dilakukan untuk revitalisasi fungsi danau laut tawar, baik fisik maupun non-fisik. Bupati Aceh Tengah Nasarudin menilai danau laut tawar memang perlu direvitalisasi karena telah terjadi penurunan fungsi. Dari Newsroom Seram Tanjung Permai, sekian berita malam edisi Rabu, 15 Maret 2017. Berita pagi Seram BFM bisa anda dengarkan kembali pukul 17.00 waktu Indonesia Barat. Berita malam ini juga bisa anda akses di situs internet www.serambfm.com. Follow juga Twitter at Seram BFM. Jarlun, wassalam. <Sikas>